Wa rahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Hamdan kasihran tayyiban mubarakan fi Kama yukhibbu Rabbuna Waya ruta Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la salikala Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli Wasallim mabarik ala muhammadin waalaikumussalam. وانا آله وصحبه ومن تبي اقوم بإحسان إلى يوم الدين. كلا الله تعالى في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته و لا تموتون إلا و أنتم مسلمون. يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نبض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 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa inna astakol hadisi kitabullah wa khairul hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwan fillah a'zakumullah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala syukur alhamdulillah Mari bersama-sama kita awali kajian di pagi yang berbahagia ini Dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Terutama nikmat dan karunia berupa iman Yang dengannya pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa hadir berada dalam satu majlis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Majlis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan rida dari Allah Subhanahu wa Amin. Shalawat dan ma salam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikwan fillah a'zakumullah Akhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Di dalam kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah Pembahasan terakhir Kita sudah membahas berkaitan dengan masalah taubat Bagaimana taubat seorang hamba itu Tidak lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan berkaitan dengan masalah itu Maka tentunya dalil-dalil yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan Baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Itu menjadi satu pelajaran bagi kita Sesungguhnya kita sebagai seorang hamba, Manakala akan diteliti dengan betul apa yang sudah kita perbuat Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih kecil dibandingkan dengan dosa dan kesalahan Maka penting setiap saat, setiap waktu Kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini ikhwanifidin azagumullah Kita akan melanjutkan berkaitan dengan pembahasan Bagaimana ketika seorang yang bertauhid Al-Muachidin Bertauhid Tetapi masih gemar Melakukan dosa Imam Al-Hakami Rohimahullah Ta'ala Memberikan satu pertanyaan Tentang hukum Hukum seorang Yang meninggal dunia Mamata Minal Muachidina Orang yang meninggal Tetapi dia dalam keadaan Bertauhid Maknanya keislamannya itu tidak batal Dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi pada saat yang sama Dia gemar melakukan dosa besar Bagaimana hukum orang yang seperti ini? Apakah dia tetap akan mendapatkan kebahagiaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab pertanyaan itu Imam Al-Hakami rahimallahu taala menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya. Surat 21 ayatnya 47. Fadl antum bisa lihat surat Al-Anbiya surat 21 ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nadzaul mawazin al-qisto liyaumil qiyamah. Fala tatlamu nafsun shay'an wa in kana mizqala habbatin min khardalin atayna biha, wa kafa bina hasibin Kata Allah Subhanahu wa taala kami akan memasang timbangan al-qisto dengan adil timbangan amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba Pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan, Azzaikumullah, Ketika di Yaumil Mizan, Ternyata yang ditimbang di hadapan Allah, Tidak hanya amal kita. Para ulama menyebutkan, Bahkan jasad seorang hamba itu nanti, Akan ditimbang di hadapan Allah SWT. Tempo lalu sudah kita sampaikan bagaimana, Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat Rasulullah itu tertawa melihat seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud pada saat diminta oleh Rasulullah untuk memanjat satu pohon Abdullah bin Mas'ud diperintahkan untuk memanjat kemudian tersingkap gamisnya. Tersingkap pakaiannya sehingga kelihatan salah satu kaki beliau kecil sebelah Dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud demikian Maka para sahabat tertawa melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud Rasul sampaikan apa yang kalian tertawakan Tidak tahukah kalian sekiranya kakinya Abdullah bin Mas'ud Yang kecil sebelah tadi Khamuddin azakumullah Ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menjadi dalil para ulama bahasanya yang ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya amal perbuatan kita. Jasad yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada jasad kita. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang beriman Insya Allah ya, Selantiasa akan mengambil pelajaran dari hal yang demikian Maka jasadnya akan digunakan dengan baik Jasadnya akan diperuntukkan untuk mencari keritoan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sampaikan di dalam ayat ini Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kami akan memasang timbangan, timbangan keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'an. Tidak ada satu jiwa pun yang bakal dizalimi. Artinya ikhwan fillah azakumullah. Setiap kita, setiap kita Selama keimanan seorang hamba itu tidak batal Keislaman seorang hamba itu tidak batal Maka dipastikan ya, Dalam timbangan itu akan diperhitungkan segala apa yang diperbuat oleh hamba tersebut Artinya insya Allah hamba itu tetap bakal mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Problemnya kan hanya kapan kebahagiaan itu bakal diberikan. Tapi di sini jelas Allah taala sebutkan demikian. Wa in kana habbatin min khardalin. Kata Allah Subhanahu wa taala jika amalan kebaikan itu sekecil biji sawi, atainaha, kami akan datangkan balasannya. Mahfumu khalafanya jemaah sekalian Keburukan sekecil apapun Juga akan diperhitungkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Wa kafabina hasibin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan Ini dalil pertama Yang disampaikan oleh al-imam al-haqami Rahimahullah ta'ala Dalam rangka menjelaskan Bagaimana hukum seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala keimanannya tidak batal kemudian dia menghadap Allah dalam keadaan gemar melakukan dosa besar akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian dalil yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf Surat yang ke-7 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal waznu yauma idnil timbangan pada hari itu yaitu pada hari kiamat adalah timbangan kebenaran al-haq. Ya akan meleset sama sekali jemaah sekalian. Faman saqalat mawazinuhu faulaika humul muflihun maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faula humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan keberuntungan. Tinggal sekarang kita, confident asalamualaikum. Bagaimana kita menjalani karunia umur, karunia kesehatan, karunia iman yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala? Apakah kita arahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Untuk melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Untuk senantiasa meng-update diri kita berada di atas ketaatan. Jika itu kita lakukan, Al-Quran menyebutkan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena nanti lebih berat para jemaah. Dan kalau kita baca dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah sesungguhnya orang yang beriman itu ketika melakukan amal itu enak. Antum coba bisa baca misalnya berkaitan dengan infak dan sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihah. Kebaikan yang dilakukan oleh Seorang hamba ketika mengeluarkan infak dan sodakoh itu seperti menanam satu biji, menebar satu biji ambatan sabasana bila vikulisumpula timi atuh hamba. Biji itu kemudian menumbuhkan pohon. Pada pohon itu ada tujuh dahan, masing-masing dahan ada seratus biji satu kebaikan para jemaah dan itu komparasi dengan apa yang disampaikan oleh rasulullah saw wasalam misalnya hadis yang sering kita baca pada saat apa namanya di bulan ramadan kulu amali ibni adam al hasanatu asru amsalihah aukamakol jadi setiap amal anak Adam yutu'afu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-hasanatu satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat Bahkan sampai 700 kali lipat Bahkan tak terhingga Artinya Al-Quran menginformasikan keadaan seperti ini Hadis pun menyatakan demikian Bagaimana dengan keburukan keburukan yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba? Ketika seorang hamba itu faman hama, ya, terlintas pada dirinya untuk melakukan satu keburukan belum dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian keburukan itu dilaksu, dilaksanakan, dicatat satu keburukan, satu keburukan saja. Berbeda dengan kebaikan Artinya Kha'anifidin azakumullah Berdasarkan dalil ini Seharusnya Seharusnya seharusnya Kebaikan seorang hamba pahala yang Diterima oleh seorang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu jauh lebih banyak Dibandingkan dengan dosa Dan kesalahan Masalahnya Kemudian ternyata Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nukoyim Di dalam banyak penjelasan beliau Ternyata perbuatan dosa dan maksiat Misalnya di dalam kitab Adda Wadawak beliau sebutkan Dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba Satu dosa itu akan mewariskan dosa-dosa yang lain Masalahnya itu hanya itu Sepertinya hamba itu hanya mengerjakan satu dosa, tapi jangan lupa dosa itu akan beranak pinak, akan mewariskan dosa-dosa yang lain. Sehingga banyak kita dapati bagaimana ketika seorang itu minum homer misalnya, hilang akalnya, dia sebetulnya hanya melakukan dosa minum homer tapi pada saat akibat efek dari khomer itu hilang akalnya kemudian dia melakukan pencurian dia melakukan zina dia melakukan kedzaliman kepada orang lain dan banyak dosa yang dia lakukan akibatnya dia dilingkupi oleh atau dia berada dalam apa namanya penguasaan dosa dan maksiat tadi Allah taala sebutkan kalau orang yang sudah dilingkupi seperti ini, ya, misalnya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, Wa kulil hakumir robikum, fa mangsa afal yukmin, wa mangsa afal inna aatad nali dzalimina, naron aha topihim al, al ayat dan seterusnya. Tentu baca nanti di situ. Wa kulil hakumir robikum dan katakan katakan Muhammad sesungguhnya Al Hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin beriman silakan. Barang siapa yang ingin kafir silakan, itu pilihan. Inna a'atadna lidh-dhalimina naron ahatobil-suratiha. Sesungguhnya kami akan menyiapkan kata Allah Subhanahu wa taala itu janji Allah akan menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat tolim, bagi orang-orang yang berbuat kedurhakaan, api yang bakal mengepung mereka, ya karena dia enjoy pada pada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, maka ini menjadi satu apa namanya perhatian bagi kita, sehingga apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Menjadi pengingat bagi hamba-hamba yang beriman nah, Para ulama bahkan ada yang menyebutkan Metode pembelajaran Al-Quran itu luar biasa Kalau Al-Quran itu menyebutkan perintah Kemudian dari perintah itu memberikan kabar gembira Pasti sesudah itu dikasih peringatan Hampir semua model pembelajaran Al-Quran seperti itu Misalnya Al-Quran kemudian menjelaskan bagaimana orang-orang yang apa namanya menjalankan kebaikan, mengerjakan amal soleh, kemudian nanti bakal mendapatkan kabar gembira berupa surga, berbagai macam kebaikan pasti nanti diikuti dengan dengan peringatan hati-hati kalau melakukan yang salah nanti dapatnya seperti ini hampir, hampir model perintah dan larangan itu seperti itu. Pada sisi yang lain ketika seorang hamba ingin mengambil kebaikan. Al-Quran pun menampilkan bagaimana orang-orang soleh dahulu ketika mereka itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa banyak membaca kisah orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Dimulai dari kisahnya para nabi. Ya, para as-sodikin ya. Kemudian mereka orang-orang soleh yang taat istiqomah berada di atas jalan Allah dan Rasulnya. Jadi itu menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Allah Taala sebutkan di dalam ayat ini siapa di antara kita yang berat timbangan amal kebaikannya maka orang itu bakal mendapatkan keberuntungan. Wa man kafat mawazinuhu faula ikaladina khosiru an fusagum Bima kana biayatina yatlimun dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya ringan amalnya faulaikal ladina khasiru anfusakum mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri yang demikian itu bima kana biayatina yatlimun terhadap ayat-ayat Allah dia mengingkari sudah dua dalil jamaah sekalian Yang intisari Atau khobar yang disampaikan oleh Allah Hampir serupa Bahwasannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Seorang hamba itu Tidak akan didolimi Dari apa yang sudah dia kerjakan Kemudian Dalil yang lain Yang dinukil oleh Al-Imam al, al Taala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ali Imran Surat yang ketiga ayat yang ketiga puluh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Yauma Taji Tukulu Nafsim Ma Amilat Min Khairin Muhdaro W Ma Amilat Min Su Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ketika tiap-tiap diri setiap kita berarti jamaah sekalian akan mendapati kebajikan akan mendapati kebaikan berada di hadapan kita. Apa yang sudah kita kerjakan berupa kebaikan itu berada di hadapan kita. Begitu pula kejahatan yang sudah dia kerjakan. Lau an nabainaha wabainahu amadam ba'ida. Maka orang yang mendapatkan apa namanya catatan tadi. Ya, kebaikan sudah ada di hadapannya keburukan pun demikian dia mengatakan la'anna bainaha wa bainahu sekiranya antara hari ini ya, itu ada masa yang sangat jauh ya. tentu dia masih bisa menyiapkan banyak hal maksudnya begitu kalau Jawa lho lah kok kelihatan semua ini ya. ketika melihat yang baik wah alhamdulillah banyak kebaikannya bareng tahu rapot yang buruk lu ternyata sejauh mata memandang semuanya keburukan masa Allah ya sudah bisa mengira-ngirain nanti kalau ditimbang ini bagaimana ya. dia sampai mengatakan sekiranya antara hari ini dengan dia apa namanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada masa yang sangat jauh sehingga masih bisa untuk Berbuat kebajikan, wa yuhatiru nafsah dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksaannya, wallahu rohum bil ibad dan Allah Sukhanahuata'ala sangat penyayang kepada para hamba-hambanya. Dalil yang ketiga jemaah sekalian. Ya. Maka dari dalil-dalil ini masih banyak beberapa dalil yang disebutkan kurang lebih kalau dikumpulkan. Termasuk nanti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al zalzalah zalah Berkaitan dengan amal kebaikan dan amal keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba Itu disebutkan oleh Imam Al-Hakami dengan menukil perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama ahlu sunnah Maka kesimpulan dari dalil-dalil yang ada Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya seorang yang bermaksiat. Seorang yang gemar melakukan dosa. Min ahli tawkhid. Tapi dia masih bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imannya itu tidak keluar, tidak batal. Maka ada tiga tingkatan. Jadi setiap kita nanti tingkatannya ada tiga para jamaah tergantung posisi kita berada di mana. Beliau mengatakan tingkatan yang pertama adalah wal kaum rojuhat hasanatihim pisayiatihim, yaitu kaum yang amal kebaikannya itu lebih berat dibandingkan dengan amal keburukan. Ini golongan yang pertama. Jadi dia mengabdi, dia berusaha menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dia senantiasa membersihkan jiwanya. Mensucikan jiwanya. Dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia syukuri nikmat dan karunia Allah. Maka kata Imam Al-Hakami. Golongan yang pertama itu. Mereka yang amal kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan amal keburukannya. Kalau ada yang seperti ini keadaannya faulaika yadkhulunal jannah wala tamassuhumun nar abadan. Mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan dia dihindarkan dari neraka. Ini golongan pertama. Jadi berbagai dalil yang ada berkaitan dengan ahlul maksiat, ya. tapi dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya seorang mukmin yang yang fasik, ya. seorang mukmin yang masih terjebur dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini umumnya manusia seperti ini para jemaah. Ya. Ya, kalau sudah tingkatannya para nabi. Ya. Tingkatannya asidikin Para suhada itu sudah Levelnya mereka Para nabi itu dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa dan kemaksiatan Kalau toh seorang nabi itu Kemudian terjatuh Pada satu kesalahan Dosa dan kesalahannya itu Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pengampunannya itu dijelaskan Tentu bisa baca misalnya kisahnya Nabi Adam alaihi Ketika Allah melarang Wala Satu larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada Nabi Adam dan istrinya Jangan mendekati pohon ini Di dalam surat Toha disebutkan pohon khuldi pohon yang kalau buahnya itu dimakan orang itu menjadi kekal di surga. Ya. Jadi Nabiullah Adam diperintahkan di mana saja kamu inginkan di surga silakan. Larangannya cuma satu. Sama jemaah sekalian, makanan yang dihalalkan oleh Allah atas kita itu banyak. Jika dibandingkan yang diharamkan, tapi kita loh seneng cari yang yang haram. Lu makanan yang halal itu luar biasa, Hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhalalkan bangkai ikan, itu masyaallah. Ya, dua bangkai yang dikhalalkan dengan ikan dan dan belalang kerajaan. Ikan itu kalau bangkainya tidak dikhalalkan. Waduh, kita tidak bisa makan rasanya. Adanya ikan asin ya gara-gara itu Adanya kelotok ya gara-gara itu Masya Allah luar biasa syariat ini Sedemikian banyak perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih tanya Ustaz bagaimana hukumnya makan cacing Kan koyomi pada zaman Ustaz bagaimana hukumnya makan begicon Hukumnya dan macam-macam kita bisa lihat dalam apa media itu wah masa luar biasa apalagi kalau yang yang punya program traveling nih, terus kepepet ustad di gunung nih, kita senengannya apa namanya naik gunung ini bareng-bareng sama para ustad ini sudah tidak ada makanan ya terpaksa ular dimakan gitu dalil dorurot yang digunakan Padahal berapa banyak makanan yang dihalalkan oleh Allah, sering kita justru terjatuh pada yang diharamkan. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu diperintahkan, diperbolehkan, silakan tinggal di surga. Makanan apa saja silakan dimakan, kecuali satu tok larangannya: walatakrobu hadis saja. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini dekat saja tidak boleh apalagi memakan buahnya. Ya. Tapi ternyata justru itu yang menjadi menjadi bahan setan laknatullah untuk menjerumuskan Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi kemudian tobatnya Nabi Adam secara tekstual itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari para nabi dan para rasul itu dijaga, para jemaah. Kalau terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, pasti tobatnya itu langsung di, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ayub atau Nabi Yunus alaih salam. Ketika beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah ini tak kunjung diterima oleh oleh kaumnya, sampai ada semacam kejengkelan yang ada pada diri beliau, akhirnya beliau dilemparkan oleh Allah ke dalam lautan. Wallahu a'lam konon kabarnya ikan yang menelan Nabi Yunus itu sampai sekarang katanya masih ada. Wah berarti panjang banget kalau masih ada waraja ketika di dalam perut ikan Nabiullah Yunus alaihi salam bertobat dari apa yang beliau lakukan beliau baca la ilah ilah entah subhanaka ini kuntumil alaulimin itu dibaca terus oleh beliau Imam Ibnu Katsir sampai menyebutkan ketika Yunus alaihi salam di dalam perut ikan itu mengucapkan kalimat itu Arasnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bergetar Doa Arasnya Allah bergetar wala jamaah Sampai para malaikat mengatakan Kami kenal suara ini Siapa yang berdoa kami tahu Tapi di mana tempatnya kami tidak mengetahuinya Makanya sebagian ulama ada yang menyebutkan Siapa saja yang mengucapkan La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadolimin Sebelum dia meminta dia baca itu Dipastikan kata para ulama Doanya itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu doa yang luar biasa para jemaah. Maka ketika kita sebelum berdoa Kita awali dengan doa itu bermunajat kepada Allah Menunjukkan kita ini sangat-sangat lemah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang berkuasa Ketika beliau mengucapkan itu Diterima Tobatnya oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya para nabi dan para rasul asibikin as atau al-khawariin para suhada itu jelas posisinya mereka terjaga dari dari dosa dan kesalahan seandainya dosa dan kesalahan mereka lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lakitah para jemaah tidak ada kabar yang menyebutkan dosa si fulan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Yang ada adalah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bertobat. Nah, InsyaAllah dengan tobat itu menyebabkan amal kebaikan yang kita lakukan itu insyaAllah lebih berat daripada amal keburukan. Nah, yang demikian saja itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Maka tentu para nabi dan para rasul ya, tingkatannya jauh berada di atas keumuman umat-umat beliau. Ini golongan yang pertama, para jemaah. Kemudian golongan yang kedua disebutkan oleh Imam Al Hakami rohimahul Taala, yaitu satu kaum atau mereka yang amal kebaikannya Sebanding dengan amal keburukannya Jadi kalau ditimbang 50-50 para Jawa Sama Jadi kalau dia mau dimasukkan ke dalam surga Keburukan menghalangi Dia masuk ke dalam surga Kalau dia dimasukkan ke dalam neraka Kebaikannya menghalangi dirinya Dimasukkan ke dalam neraka Maka kelompok atau golongan seperti ini Waha ula'i hum ashabul akraf Akan ditempatkan di tempat yang disebut dengan al-akraf Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-akraf Surat yang ketujuh Dimulai dari ayat 46 sampai 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa bainahuma khijabun Al-A'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum di antara keduanya yaitu para penghuni surga dan neraka itu ada batas pemisah khijabun batas pemisah dan di atas tempat yang tertinggi yang disebut dengan Al-A'raf sebagian ulama menyebutkan kata akraf itu adalah jamak dari uruf uruf yang menunjukkan sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang terhormat jadi pembatas antara surga dan neraka itu disebut dengan dengan akraf karena posisinya yang tinggi dia bisa melihat keadaan penduduk surga juga bisa melihat keadaan penduduk neraka wa na'daw ashabal jannah Assalamualaikum lam lam ya takuluha Wahum hum yat maun kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan adapun mereka penduduk surga maka para penyeru menyeru mereka salamun alaikum semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada kalian jadi mereka mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri para jemaah. Para malaikat itu memanggil mereka dengan mengucapkan salamun alaikum untuk penduduk surga Dan keadaan itu berbeda bagi penduduk neraka Jadi disaksikan oleh mereka yang berada di al-akraf tadi Oh seperti ini dan mereka kenal semua. Oh itu teman saya dahulu. Ternyata sekarang, alhamdulillah menjadi penduduk surga. Saya masih menanti ini ya. Itu jawab. Bagaimana keadaan mereka ya? Nanti kalau Allah subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, insya Allah hamba itu akan mendapatkan surga. Tapi posisinya ya, di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala Antara kebaikan dan keburukannya itu sebanding nah, Kemudian yang ketiga para jamaah Golongan yang ketiga Yaitu mereka Kaum yang gemar melakukan dosa dan maksiat ya, Berbagai macam kekejian Wa ma'ahum ah aslul tauhid wal iman. Tapi padanya dasar tauhid dan iman itu masih ada. Tapi dia gemar sekali melakukan perbuatan dosa dan kekejian. Farajuhat sayiatihim bihasanatihim. Akibatnya berbalik dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kebaikannya itu lebih besar dibandingkan dengan keburukan Golongan yang ketiga ini berbalik, keburukannya yang lebih besar daripada daripada kebaikannya. Fa haula'i humul ladzina yadkhuluna an-nar bi qadri Maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa kata Imam Al-Hakami? Waminhum mentak kutuh ila kabaihi Ada di antara mereka yang berada di dalam neraka itu dibakar dengan api neraka. Api neraka itu sampai mata kakinya. Sesuai dengan kadar keimanan atau kadar dosa yang mereka lakukan pada jamaah. Waminhum mentak kutuh ila asnafi sakit. Ada pula di antara mereka Yang dibakar dengan api neraka itu Api itu sampai betisnya Jadi membakar mereka Alhamdulillah Sampai betis saja Tidak apa-apa Jangan bilang seperti itu para jawab Bagaimana Rasul khabarkan kepada kita ya, Kerikilnya api neraka Kalau diletakkan Di bawah kakinya Seorang hamba Kerikil loh para jawab tidak sampai membakar seluruhnya Apalagi kalau yang terbakar seluruhnya ya julutan Kulit ini terbakar Hangus kemudian diganti dengan kulit yang lain Jadi bahasa Al-Quran yang merasakan sakit itu ternyata kulit Itu berarti seluruh tubuhnya sakit Ini baru kerikil api neraka itu diletakkan di bawah kaki seorang hamba Otaknya itu mendidih Karena panasnya tadi Padahal kita selama ini kan otak tidak pernah mendidih. Ini digambarkan oleh oleh apa namanya syariat itu sampai otaknya mendidih. Wa minhum takhudhu ilaruk batahihi. Ada pula di antara mereka yang sampai lutut itu dibakar di di dalam neraka. Bahkan ada yang seluruh tubuhnya itu dibakar. Seluruhnya dibakar oleh api neraka illa asar sujud kecuali bekas-bekas sujud. Lah kok masih ada lah kan karena memang dia keimanannya keislamannya belum batal Tidak sampai batal. Tapi dia pernah melakukan salat, pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh akan dibakar kecuali bekas-bekas sujud. Makanya di dalam satu riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anqalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah tahrihi, walau fatama yusibuhul adzab barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalimat itu suatu saat akan berguna bagi dirinya meskipun dia harus terkena musibah terlebih dahulu Dibakar dulu Dibersihkan dulu ya Tapi kalimat itu tetap Akan berguna Bagi seorang hamba Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala para Allah Ini luar biasa Al-Quran Memberikan informasi kepada kita Maka Senyampang umur ini Masih Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah melewati satu masa yang kita sebut dengan pandemi. Berarti ini nyawa yang yang bonus ini pak Berapa banyak saudara-saudara kita tidak peduli apakah mereka itu orang soleh, apakah mereka itu orang durhaka, yang dekat dengan kita itu diambil oleh Allah subhanahu wa taala. Berarti ini nyawa tambahan. Maka mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa taala. Kita manfaatkan umur itu Dengan sebaik-baiknya Kita gunakan umur itu dengan sebaik-baiknya Insyaallah ya, Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita termasuk orang-orang yang bakal mendapatkan Keberuntungan Kemudian yang berikutnya Para jamaah Pertanyaan yang berikutnya Yang dikemukakan oleh Imam Al-Hakami Dalam rangka menjelaskan Terkait dengan bab ini Setelah Menanyakan berkaitan dengan keadaan orang-orang Yang bertauhid tapi gemar melakukan dosa dan kemaksiatan Kemudian beliau jelaskan keadaan mereka Pertanyaan yang berikutnya beliau sampaikan Apa hukum apabila orang di dunia itu sudah mendapatkan kafarat. Jadi seorang yang berdosa Seorang yang melakukan dosa dan maksiat Kemudian di dunia itu sudah diteg ditegakkan Kalau zina ya berarti Apa rajam ya. Kalau pembunuhan berarti ditegakkan kisos Apakah orang seperti ini Masih tetap akan mendapatkan Azab ya, Mendapatkan balasan di akhirat nanti Maka beliau rahimahullah ta'ala Untuk menjawab pertanyaan ini Beliau menukil Sabda Rasulullah s.a.w Yang diruayatkan oleh Imam Bukhari Nomor hadisnya 6673 Bersumber dari sahabat Ubadah bin Somid R.A. Dia berkata Kala lana Rasulullah s.a.w Wa nahnu Fi majlisin tubaiyuni ala alla tusriku billahi say'a wala tusriku wala taz wala taqtulu auladakum wala taqtu bi buhtanin taftarunahu baina wa arjulikum kata sahabat ubada bin samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar kepada kami Ketika berada dalam satu majelis, Rasul mengambil baiat kepada para sahabatnya. Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mencuri. Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak melakukan perbuatan zina. Kalian berbayat kepadaku ku wala taktulu awla Untuk tidak membunuh anak-anak kalian Jadi Rasul mengambil bayat dari dari para sahabat-sahabatnya Maka di akhir Apa yang diminta oleh Rasul Yaitu mereka berbayat Maka barang siapa di antara kalian yang memenuhi bayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sediakan bagi hamba itu pahala Ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang melanggar janjinya Kemudian ditegakkan atasnya hukuman di dunia Jadi kafaratnya sudah sudah dibayarkan di dunia Maka itu sebagai kafarat bagi dia Dan barang siapa yang melanggar lantas Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya Maka urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah berkenan untuk menyiksanya akan disiksa Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memaafkannya akan dimaafkan Berarti ada tiga poin para jamaah Ketika Rasul mengambil bayi'at Mengambil janji setia dari, dari para sahabatnya Agar mereka itu tidak menyekutukan Allah Agar mereka itu tidak mencuri Agar mereka tidak melakukan Perbuatan zina Agar mereka itu tidak berbohong Dan seterusnya Rasul sampaikan Satu siapa yang melaksanakan Bayat itu Sama berarti seperti kita Sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Janji kita ketika Allah tanyakan Alastu Birobikum Bukankah aku ini Tuhan kalian Maka kita jawab Kalu bala syahidna Betul ya Allah engkau adalah Tuhan kami Itu janji yang sudah kita ucapkan di alam ruh Agar kita menjadi hamba yang taat Maka Rasul sampaikan Siapa yang melaksanakan bahaya tadi Siapa yang men menepati janjinya tadi Dia mendapatkan pahala Keadaan yang kedua Siapa yang melanggarnya Kemudian ditegakkan hukum di dunia, maka itu kafarat bagi dia. Insya Allah di akhirat tidak akan diungkit-ungkit gitu, gitu loh rajama. Harapannya demikian. Berdasarkan riwayat ini Rasul menyampaikan seperti itu. Makanya ketika kita dapati bagaimana seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, wanita itu melakukan perbuatan zina, kemudian datang kepada Rasulullah ya Rasul tegakkan untukku hukum rajam. Karena aku telah melakukan perbuatan zina, maka Rasul tanya mana wali dari wanita ini. Karena Rasul mengetahui wanita itu sedang dalam keadaan mengandung, sedang dalam keadaan hamil, bawa pulang, ya, rawat dengan baik wanita ini sampai dia melahirkan anaknya. Sehabis dia melahirkan anaknya bawa ke sini, ya, kata Rasul demikian, Ditegakkan hukum rajam atasnya. Setelah itu apa yang dilakukan Rasul? Rasul mensolati jenazah wanita itu. Ketika Rasul hendak mensolati, sahabat Umar In-Khotab tanya, Ya Rasulullah bukankah dia seorang pezina? Mengapa anda mensolati? Apa kata Rasul? Tobat wanita ini, Kalau pahalanya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, Niscaya pahalanya itu akan mencukupi. Artinya apa para jamaah? Hukuman yang sudah ditegakkan di dunia Itu menjadi kafarat dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba Nah problemnya Bagaimana seperti kita yang tinggal di satu negeri Yang mana tidak ditegakkan syariat Allah SWT Ketika seorang hamba mencuri Sudah mencapai batasan dipotong tangan Kemudian ternyata tidak tidak ada hukum potong tangan Misalnya seperti itu Ketika seorang melakukan zina Dan orang itu sudah Berkeluarga tidak ditegakkan rajam Maka pilihan yang ketiga Yang disampaikan Rasul Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Jika Allah berkehendak Untuk mengadab Akan diadab oleh Allah Jika Allah berkehendak Untuk memaafkan Akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka para jamaah sesungguhnya yang paling aman yang paling aman ketika di permukaan bumi ini ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ada salah seorang di antara kita, ada seorang hamba yang tergelincir melakukan dosa dan kesalahan yang di situ ada kafaratnya kemudian ditegakkan di dunia, mudah-mudahan di akhirat dia tidak mendapatkan apa namanya siksa dan adab itu. Karena sesungguhnya adab di negeri akhirat itu Masya Allah Berat sekali bagi seorang hamba Cukuplah bagaimana Al-Quran Menginformasikan kepada kita Hitungan hari di akhirat itu Ternyata jauh berbeda dengan hitungan kita di dunia Satu hari di akhirat itu Setara dengan seribu tahun Dalam perhitungan kita di dunia Maka Rasul meninggalkan kita itu belum dua hari Baru satu setengah hari Tapi kita kan terasa lama luar biasa Pantas kalau kemudian Rasul mengibaratkan Posisi beliau ketika diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul Dengan ditegakkannya hari kiamat Rasul kan memberikan contoh seperti Apa namanya dua jari Jari telunjuk dengan jari tengah yang jaraknya ini enggak terlalu enggak terlalu jauh, memang dekat. Cuman dekatnya itu kan hitungan akhirat dengan dunia berbeda. ini penting para jemaah. Jadi apa namanya? seyukianya sedini mungkin ya kita berusaha untuk menghindari itu sehingga insyaallah Adab itu ya, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pertanyaan yang terakhir Di pagi hari ini ya, Terkait dengan Ucapan Rasulullah SAW Bagaimana Mengkorelasikan Aljam'ubayna qawli Alayhis salam Fahuwa ilallah insya'a Afaanhu ya, Mengkorelasikan Antara sabda Rasulullah Jika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya dan jika Allah berganda Allah juga akan menyiksanya Padahal sebelum-sebelumnya Sudah diterangkan Ternyata ketika seorang hamba Itu melakukan dosa dan kesalahan Sama-sama ada Ada dosa dan kesalahan. Ada dosa, ada kebaikan Ternyata ditimbang Berat kebaikannya Menurut informasi Al-Quran dan As sunnah Dia dimasukkan ke dalam ke dalam surga, padahal tadi ternyata ada satu dosa yang belum ditegahkan kafaratnya di dunia, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini mengkorelasikan dalil-dalil yang ada maka untuk menjawab pertanyaan itu Imam Al-Hakami Rahimah Ta'ala menukil sabda Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadisnya 5609 dari sahabat Shafwan radhiyallahu an anna rajulan sa'ala ibnu Umar kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul jadi ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar Bagaimana anda mendengar sabda Rasulullah Sallam tentang an najwa bisikan di hari kiamat? Maka kemudian Ibnu Umar memberikan jawaban. Beliau mengatakan salah satu dari kalian akan mendekat kepada robnya. Kemudian dia meletakkan naungan di atasnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menutupi kesalahan kesalahannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman apakah kamu telah Berbuat ini dan itu Hamba tadi kemudian mengiyakan Betul Allah bertanya lagi apakah kamu telah Melakukan ini dan itu Hamba itu kemudian menjawab Iya betul Kemudian di akhir hadis ini disebutkan Sungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala Telah menutupi Telah merahasiakan di dunia Dan pada hari ini Aku telah mengampuni bagimu Riwayat yang lain menyebutkan Tidak ada kontradiksi Antara Dalil-dalil yang ada Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan Riwayat yang lain menyebutkan Ketika diaumil khisap Penghisapannya itu Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan penghisapan yang mudah itu, meskipun hamba itu melakukan dosa dan kesalahan, maka dosa dan kesalahannya itu akan menjadi ringan. Karena tidaklah setiap kita ketika dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan teliti, kata Rasul. Dengan teliti, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa selamat dari penghisapan tersebut artinya apa yang disampaikan oleh Alquran faamma man utia kitabahubiyah ini fa saufa yuhasabu hisabiyasiro itu sesungguhnya adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu Wataala. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kanan, tidak peduli dosanya itu ada para jemaah, dosanya itu belum ditegakkan. Kafarot di dunia Tapi ternyata catatan amalnya itu lebih berat Catatan kebaikannya lebih besar dibandingkan keburukannya Maka kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yuhasabu khisabah yasiroh Orang itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengkisapannya Itu adalah bagian dari kehendak Allah Artinya di situ posisinya hamba itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang demikian itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasul sampaikan setiap kita yang menghadapi pengkisapan kemudian dimudahkan Beruntung orang itu Aman sudah Kapan orang itu mendapatkan tiket yang demikian? Kalau hamba itu betul-betul, ya, -betul, dia mencurahkan dirinya, dia senantiasa berharap, dia senantiasa takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, berharap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika hamba itu tergelincir pun Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dengan kehendaknya. Cukuplah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Bagaimana seorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan Misalnya seorang pelajur misalnya Yang dia selalu melakukan dosa dan kemaksiatan Kemudian dalam perjalanan dia dapati ada seekor anjing Yang kehausan Kalau kita Timbang menurut akal kita para jawab Masa dosa zina itu bisa terkalahkan dengan kebaikan Yang hanya memberikan minum seekor anjing dalam keadaan haus Tapi kisah itu kan disebutkan oleh Rasul Atau orang yang berwasiat kepada ahli warisnya Karena dia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan dia takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berwasiat kalau meninggal nanti, tolong jasadnya itu kemudian dibakar, abunya ditebarkan di lautan. Dia sangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin untuk membangkitkan dia. Maka dibangkitkan oleh Allah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Mengapa kamu melakukan hal yang demikian?" Karena dia takut akan adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Hamba itu kemudian ditempatkan sebagai hamba yang beruntung Artinya setiap kita para jamaah Bisa mendapatkan tiket itu Selama dosa dan kemaksiatan yang dilakukan hamba itu Tidak dilakukan dengan muta dan Dengan sengaja dia, kita akui kalau dosa dan kemaksiatan itu memang kita lakukan karena lemahnya iman. InsyaAllah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memaafkan dosa dan kesalahan kita akan diberikan kita diberikan kepada kita pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jalannya adalah yuhasabu hisabai Dalam penghisapannya kita akan dimudahkan sehingga amal-amal kebaikan itu pada saat ditimbang di hadapan Allah lebih berat dibandingkan dengan amal keburukan. Akibatnya ya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kira-kira itu para jamaah Apa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini Sebagai kelanjutan dari penjelasan Pada materi-materi sebelumnya Betapa syariat ini telah banyak Memberikan penjelasan kepada kita Bagaimana menjadi seorang hamba Yang senantiasa berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kiranya itu yang bisa kami sampaikan Kita akhiri kajian pagi hari ini Dengan doa kepada majelis Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana anil rabbil alamin billahi tawfiq walidayah hidayah warahmatullahi wabarakatuh